Sering saya bahasakan, saudara-saudara sekalian, kalimat ini adalah kalimat kata kunci kebahagiaan seorang muslim. Kenapa? Kenapa pada saat anda yakin dengan kalimat ini, maka anda tahu anda punya Tuhan. Dan semua yang anda lihat dan anda tidak lihat, itu juga punya Tuhan dan satu. Dan itu adalah satu Tuhannya, itulah Allah subhanahu wa ta'ala Dan Tuhan ini dalam makna yang sakralnya adalah Dia yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki Dia menciptakan penyakit yang menimpa kita dan dia juga yang akan menyembuhkan Dia yang menggantikan malam dengan siang Dia yang menciptakan segala sesuatunya Tadi saya berikan juga sebuah kata pembuka Bahawa kita tidak punya opsi Beriman tentang Allah itu ada atau tidak beriman kita anggap dulu kalau orang tidak beriman. Anggap orang-orang, atau anggaplah kita menyeberang ke alamnya mereka ini. Orang-orang yang tidak beriman, seperti yang tadi, misalnya Darwin ya. Yang coba mengalihkan orang-orang dari beriman kepada Allah. Pada saat murid-muridnya tanya, kira-kira manusia dari mana? Kata Darwin, dari kerah. Kenapa? Karena yang paling mirip dengan manusia, kata dia kerah. Baik, lalu ditanya oleh muridnya, kira-kira hewan-hewan darat, itu dari mana? Kata dia dari lautan, hewan-hewan lautan, hewan lautan dari mana? Dari pasir di tanah lautan. Itu semua tidak ada. Kalau sudah pasir, nggak ada lagi. Ya mereka kena Darwin mengatakan materi-materi dasar bumi ini adalah pasir, air, gitu kan, udara. Ini nggak ada lagi asalnya. Memang sudah begitu dasarnya gitu. Lalu dia coba terus mencari tahu hal-hal untuk menolak keberiman-beriman kepada Allah. Apa yang terjadi? Satu waktu dia pernah jalan dengan muridnya. Dan menuju ke kelasnya, mau ketemu dengan muridnya lalu dia tulis di bukunya dia dia tulis di harapan 17 Darwin menulis dari itu, sampai sekarang masih tertulis dalam bahasa Inggris itu dia mengatakan pada saat menuju ke kelas ingin mengajar murid-muridnya lalu tiba-tiba ada seekor burung merak lewat di depan dia dan burung merak ini, subhanallah, dengan izin Allah gitu kan, berhenti depan dia lalu mengepakkan sayapnya dan memperlihatkan warna yang indah Lalu apa kata Darwin? Sampai sekarang di bukunya ada. Dia bilang, saat saya ingin ke kelas mengajar murid-murid saya, saya tiba-tiba muak karena melihat seekor burung merak menghadang jalan saya, dan pada saat dia kepakan sayapnya, dan saya melihat beragam macam warna di situ, saya tidak tahu ya dari mana asalnya merak itu. Karena dia ingin coba mencari, ini dari sini, ini dari sini, dan seterusnya. Anda tahu pernah terjadi dialog di Amerika Serikat beberapa waktu tahun yang lalu, itu ada pengikut teori Darwin dengan orang yang menolak teori Darwin. Kebetulan yang menolak teori dari orang-orang Nasrani, saudara-saudara kita, ya. tapi beriman kepada Allah. gitu Yang mengatakan teori Darwin berarti aku manusia dari kera masuk ke pengadilan, kena ribut di masyarakat. Hakimnya bingung, mau adili seperti apa nih? Yang meributin bukan materi, tapi keyakinan Lalu tiba-tiba saja Allah memberikan kemudahan hakim ini walaupun dia bukan muslim, dia membuka. Ya sidang itu dengan sebuah statement penawaran kepada audiens yang sedang hadir tadi ya terutama kepada pengikutnya Darwin. Kemudian sekaligus membuka atau membuka sidang dan menutup sidang dengan itu. Dia mengatakan begini aja. Siapa yang mengaku pengikut, siapa yang mengaku keturunan terah, ke sebelah kanan saya. Anda tahu apa yang terjadi? Yang mengaku pengikut Darwin saja nggak mau ke sebelah kanannya hakim. Karena tadinya mereka mengaku manusia dari kerah, gitu kan? Lalu tidak jadi, akhirnya sidangnya nggak jadi dan ditutup nggak jadi gitu. Ini contohnya, ini opsi atau salah satu gambaran orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanallah. Mereka bingung terus-menerus.